Bapak b e r y selamat siang Selamat siang Komentar Anda Pak Ya itu kan banyak orang menyamakan itu kayak rumah sakit、hmm. Banyak kok seperti rumah sakitnya itu Itu yang di、uh, Katakanlah yang pemerintah Itu kan sosialnya kan besar katanya Tapi kalau katanya yang rumah sakitnya Yang katanya internasional yang ini Itu kan, itu kan ada bisnisnya Maka kita sekarang juga yang di rumah-rumah itu Kita ingin mau tau juga Itu akan memang dikelola memang untuk sosial Apa bisnis Itu kan nanti kan pemerintah kan perlu ingin tahu. Tentang k o l a d a bisnisnya, ya ya pemerintah kan nanti kan bisa juga semacam pajaknya nanti kan harus ada. Selamat siang Pak Teddy. Ya selamat siang. Komentar Anda nih? Menurut saya itu, kalau dibikin aturan seperti ini, itu mempersulit rakyat. Kalau waktu kapannya bilangnya apa, semua b e l a untuk rakyat. Dari sini kita lihat mereka tidak membahas r a n y a t Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Gilbert, selamat siang. Di, di Saya mendapat dengan penelpon pertama ya Ya, ya mungkin kalau、uh, Tempat usahanya Kecil ya Gak jadi masalah ya、hmm. Biasa kan Jadinya besar dan juga Saya rasa n gak semua dokter ya Berjiwa sosial ya、uh -huh. Ada juga yang teman harga tinggi Kadang-kadang kan、uh, Masyarakat kecil gak Gak bisa diberi itu ya、yeah. Gak bisa ke dokter、yes. Yang harga yang mahal-mahal itu kan dia menaruh -huh. harga mahal, obat mahal segala macam, dinis, nukis, semua kan seperti yang di rumah sakit, rumah sakit juga gitu nah、uh -huh. saya rasa hal ini ya pemerintah atau baiknya juga kan menerapkan seperti ini, jadi h ada r u s a undang-undang g a g u a n n y a ada IMP yang diberi dengan i m t usaha、uh -huh. jadi kalau untuk dokter yang rumah a n saya rasa hingga k sampai begini ya, saya rasa ini mungkin Ada kesalahan kali. Oke baik, terima kasih. Pak Teguh, selamat siang. Siang Bu. Silakan h Pak. Bu rumah tinggal yang g a k boleh buat usaha itu macem usaha narkoba, sabu-sabu itu g a k boleh.、Hmm. Tapi kalau kompetisi, l patu p e n g e a s i n p e n g e a s i n boleh. Kayak ekonomi kita maju, pengangguran berkurang. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Teguh ya. Baik, Bapak Henry, selamat ya, siang.、Pak. Siang Ibu, s l a h k a n kau b i l a n a b e t u kata bapak tadi, kalau misalnya usahanya、uh, n g i s i g a Situ nggak boleh di p e rumahan gitu Bu,、hmm. itu bahaya." Kalau yang barang-barang、uh, yang tidak membahayakan itu boleh-boleh aja, kalau, apalagi dokter kadang-kadang di rumah itu lebih murah Bu daripada di kliniknya gitu.、Hmm. Dan、uh, kalau yang usaha yang di daerah Kemang atau Menteng itu... Memang udah waktunya memang diganti bukan perumahan lagi diganti untuk umum dibikin izin untuk usaha malah perumahan itu udah nggak boleh lagi dipikir jalan s a y a g itu. Oke.、Okay. Terima kasih Bu. Baik terima kasih Bapak Charles selamat siang. Juga. Silahkan ya Pak. Kalau menurut saya, pandangan saya, ini pemerintahan kepala pemerintahan yang baru, setiap ada kepala pemerintahan baru, pasti ada muncul itu t e r a t u r a n t e r a t u r a n yang baru. Itu、hmm. kenapa sih k、oh, jadi begitu jadinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah online bersama kami. Silakan h Pak Amir. a kalau menurut saya sih ini emang masalah di ini ya. ekonomi itu pemerintah daerah terutama itu cenderung hanya memikirkan pendapatan daerah gitu mereka、hmm. cenderung tidak memikirkan kepentingan pengangguran dan macam-macam e e r kurang a k mikirin, jadi ini harus ada campur tangan atau、e, masyarakat lebih kritis itu menghadapi pemerintah a n model seperti ini, makasih Bapak Teddy selamat siang Pak s a a l m s i a n g s i l a k a n Pak ya komentar ya、e, sepertinya yang seperti itu bukan hanya terjadi di Jogja Uh, tapi ini saya dengan kondisi yang berbeda Berbeda profesi Halo Iya pak lanjut Oke、okay. yang berbeda profesi Kalau tadi dengan profesi kesehatan dokter、mm -hmm. Kalau di kami sih untuk wilayah Kami di wilayah Tanggrang ya、uh, Itu dengan profesi untuk usaha jasa yang lainnya Yang juga memang ada sedikit kaitannya dengan kesehatan dan lingkungan、uh, Dulu masih boleh Untuk ber apa membuka usaha Di tempat tinggal Untuk rumah pribadi Ataupun rumah sewaan atau kontrak Sekarang peraturan-peraturan itu dibuat Sepertinya sih apa ya Karena memang mereka Melihat peluang usaha yang kita jalankan itu Sudah mulai terlihat baik Mungkin menghasilkan profit Jadi mereka berpikir Ya sudah lah kita coba bikin peraturan baru yang mungkin ada bagi-bagi sedikit Sepertinya begitu ya <laughs> Itu saja sih yang, yang komentar yang saya lakukan、e, Pastinya sih untuk pemerintahan daerah、e, Kalau itu bisa membuat、e, dunia usaha berjalan dengan baik Bisa menciptakan pengurangan tenaga kerja ataupun pengangguran Kenapa tidak? Kenapa harus dibatas-batasi? Saya pikir itu a j a s e l a m a t siang Ibu Wibisono s e l a m a t siang s i l a k a n Ibu namanya juga negara yang masih berkembang y aparat kan a pemerintah itu harus ada, ada toleransi di Amerika sekalipun masih banyak yang kayak gitu rumah jadi usaha itu negara maju loh apalagi negara miskin kayak Indonesia kalau semua ya itu tuh mau jadi gelandangan semuanya aparat itu jangan mikirlah mau andai untung sedikit di orang untung d i k i t iri gitu, hilangkanlah チョバランコードミバンサイムズミサマギ。おまさまりかねミサソマシーレランティアダー、オイミン、ライパダーデオ、ダマカジャデオ、ダギリミン。えイトレレイサイア、アダカシャダラナー、ダパンダコナーティ、ダマチュマミキ、ボマロス、ライネスミリン、アンテコワー。Okay、ティバカシブ、バランコンブレコットネバパイスハー、スラマティアンコ。 Ya, selamat siang. Silakan. Saya kira saya setuju dengan pendapat dokter itu ya.、Uh, itu kontraproduktif. Maksud, maksud saya, k i t a tidak semua usaha uh, harus uh, dibiarkan begitu saja untuk membuat usaha di tempat-tempat yang sudah ditentukan sendiri tempatnya.、Okay, Tapi kalau untuk dokter, saya kira saya setuju dengan、uh, dokter apa k o m e n dari dokter tadi. Itu diperlukan. Jadi sifatnya jangan kontraproduktif lah. Jadi jangan di tempat-tempat memang kita perlu untuk p e l a y a n a n umum,、uh, walaupun ini usaha pribadi, tapi nantinya menjadi、uh, kontraproduktif. Banyak hal-hal yang lain yang kontraproduktif. Salah satu contoh misalnya dia ada di Perda di suatu daerah, dia menarik retribusi terhadap、uh, perusahaan yang mempunyai alat pemadam kebakaran. Itu kontraproduktif. Kenapa? Mestinya sebanyak mungkin justru di dikasih reward gitu. Terima kasih demikian. Oke terima kasih Bapak Ishar. Telepon berikutnya. Ya bu kalau ada seperti begini opini-opini begini disampaikan n g g a k kan? Sanggitan. Halo. Ya. Kalau ada begini-begini ini disampaikan n g g a k i n t a r v e n s i yang bersangkutan. Hanya didengar Pak oleh Baik, mereka. j a d k a l disampaikan t e t u m a l kita ngomong kayak b e r k a k a i bang bang b a r n g k a a u gitu loh. Jadi sampaikan kalau b e g i sampaikan ke, ke yang bersangkutan. Seperti halnya peraturan ada dokter lah mesti pakai N P seperti ini ya l a u itu. アフリカのパトロンのゲームにのパトにしたら、アフリカのゲームにしたら、パト Silakan Pak. Kalau pendapat saya sih, memang b e n t u k kalau bisa memang、eh, seperti praktek dokter dan bentuk-bentuk lain yang sifatnya、eh, membantu publik, don、eh, mem publik gitu ya. Saya kira nggak perlu i z i Tapi、eh, saya tidak tahu juga. Itu komentar saya. Terima kasih. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore. Silakan. y a Di negara kita ini setiap regulation itu menciptakan biaya. Nah di zaman Soeharto itu dulu ada berapa kali kebiasaan deregulasi. Itu sangat bagus. Ada sebaiknya di zaman Pak SBY ini itu melakukan deregulasi lagi untuk menghilangkan biaya-biaya yang memberatkan masyarakat maupun investor, sehingga menciptakan kemudahan dan juga merangsang investasi itu ada terima kasih terima kasih kembali pak Andreas pak Tedi selamat sore selamat sore silakan pak t e d d y n a h itu memang sebenarnya dari segi kita lagi bicarakan dari segi izin-izin ini ya kalau praktek dokter di rumah memang ada baiknya ada nggak baiknya tapi itu terlepas dari untuk izin ini memang pemerintah kita sebenarnya silakan h aja ya. i z i n itu dibikin kayak gimana, dirubah, kayak diapa, seserah gitu. Tapi yang penting jangan dikenakan biaya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena contohnya saya, saya selalu bikin PT tahun 2007 t a h u n 2008 keluar peraturan baru, bahwa saya harus memperbarui akter saya. Nah kalau gratis y a apa-apa, bikinlah peraturan itu. Toh mereka dibayar dari pajak yang kita bayar. Cuman kadang-kadang mereka tuh jadiin. satu objek a n baru yang lama diganti yang baru duit lagi duit lagi begitu makasih ya terima kasih kembali saya beralih ke Pak Mulyono selamat sore Pak Mulyono Pak m a l s o r e ya silahkan bapak ya saya sih saya bukan dokter ya tapi kalau dengar mau praktek aja izin apa-apa izin kapan sih p e m e r i n t a h n y e nangin rakyat gitu itu aja singkat tuh ya terima, terima kasih. kasih Pak Mulyono Pak Adi selamat sore どうしたの Ya terima kasih kembali Hardi selamat sore s i l a k a n Parli Halo Ya s i l a k a n Bapak、uh, Misalkan untuk dokter Saya setuju Misalkan kalau untuk undang-undang gangguan Kalau yang dokternya sudah ramai Dan berada di lokasi p e m u k i m a n Ramai d a n m a r i k a t a Misalkan satu hari bisa Sepuluh ke atas Yang mengganggu untuk parkiran tetangga Itu s i l a k a n Untuk buka klinik atau apa. Tapi kalau yang dokter-dokter yang masih pasiennya sedikit sebentar datang. Terus kita enggak kutangga t ya janganlah kasihanlah. Itu pandangan saya di situ. Ya, terima, terima kasih. kasih.